Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buaya yang saya sangat hormati, saya akan bertanya tentang masalah masjid. Ada sebuah masjid yang mempunyai anggaran dana cukup lumayan. Lalu tetangga masjid ada yang sedang merehab ataupun membangun. Bisakah dana tersebut untuk membantu masjid yang lain karena masjid yang lain sangat membutuhkan. Kemudian dana keuangan masjid bolehkah dipakai untuk kegiatan masjid seperti mengadakan peringatan Maulid Nabi lalu uang tersebut untuk mengasih transport kiai ataupun penceramah lalu uh, kemudian uh, yang mengurus masjid mempunyai musolah ataupun majlis taklim lalu di, di musolah tersebut ada sholat berjamaah dan di masjid juga ya selalu sholat berjamaah apakah kita harus meninggalkan musolah yang selalu dipakai berjamaah mengunjungi masjid apakah sholat berjamaah di musolai diteruskan lalu ke masjid ditinggalkan mohon penjelasan demikian terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masjid dana yang masuk untuk sebuah masjid tidak boleh digunakan untuk masjid yang lainnya ini harus, kecuali masjid yang masjid kecuali barang tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi di masjid tersebut contoh genteng gentengnya genteng tahun 50 sudah lama sekali tidak cantik renovasi masjid tidak mungkin masjid bangunan mekah dipasang genteng lama lalu genteng itu bagaimana itu pun tidak boleh kita berikan bagi-bagikan ke orang kita bagikan ke orang lain tidak boleh caranya yang pertama adalah karena genteng itu kalau tetap disimpan di situ malah bisa hancur tidak berguna atau karpet rusak atau bekas kusen-kusen lama yang sudah hancur, itu bagaimana? Tidak boleh dibagi-bagi. Mentang-mentang panitia masjid bagi-bagi seenaknya. Haram itu bukan duitmu. Kalau bagi-bagi itu rumahmu bagi-bagi sama orang. Kadang-kadang panitia -kadang masjid paling senang bagi-bagi barang masjid. Minjemin duit masjid paling senang. Biar disanjung sama orang. Eh, kiliran minjemkan duitnya sendiri susah. Ini menyakit. Nih. Jadi duit masjid jangan. Maka bagaimana solusinya jika ada barang-barang? Yang sudah tidak bisa difungsikan di masjid tersebut seperti genteng lama, kusen rusak. Maka ulama mengiaskan contoh tikr yang sudah rusak tetap tidak boleh dibagikan ke siapapun tapi dijual. Bukan tikr yang bagus dijual, bukan. Tikr yang sudah rusak barang rongsoknya dijual pun setelah itu uangnya dikembalikan lagi ke masjid. Harus konsen ke masjid tersebut dan orang-orang dan membantu masjid tersebut karena bagusnya program kalau ingin masjid yang lain ingin berkembang juga harus dibuat programnya dong biar orang tertarik sehingga orang senang untuk membantu jadi intinya tidak jangan anda pindah ke tempat lain urusi masjid itu karena harta yang diberikan itu dibakafkan hanya untuk masjid tersebut maka tidak boleh dibawa kemana-mana kecuali memang betul-betul yang beli juga tidak ada contoh yang beli tidak ada Barang Rasul Amin beli tidak ada. Tapi ada masjid lain yang membutuhkannya. Lain cerita yang demikian itu. Tapi selagi masih bisa difungsikan untuk masjid tersebut. hendaknya digunakan untuk masjid tersebut. Itu urusan masjid. Baik. Kemudian. Dana yang masuk ke masjid itu ada dana yang wakaf untuk pembangunan masjid. Dana yang memang saya mewakafkan untuk pembangunan masjid. Ada dana yang diberikan oleh hamba Allah untuk kemaslahatan masjid misalnya saya nyumbang 7 juta untuk pembangunan masjid maka tidak boleh digunakan kecuali untuk pembangunan masjid apakah beli kusen, semen atau yang lainnya, cat dan sebagainya tapi dana yang diberikan mutlak ini untuk kepentingan masjid atau diam saja untuk masjid, keropak itu adalah umum maka keropak masjid itu, kotak masjid, kotak amal masjid ini adalah beda dengan yang pertama tadi bukan dana, misalnya ada orang saya nyumbang 100 juta untuk pembangunan masjid maka 100 juta ini hanya bisa untuk bangun masjid tapi orang menyumbang saya menyumbang 50 juta untuk kepentingan masjid nah kalau kepentingan masjid ini sifatnya umum termasuk diantaranya adalah untuk menghidupkan aktivitas yang ada di dalam masjid tersebut mungkin harus mengundang guru yang harus diberi uang barokah uang gaji, tapi gajinya pun harus tidak lebih dari gaji mitil gaji wajar Nih, kalau seandainya bekerja dikasih berapa jangan mentang-mentang ngurusi masjid lalu dia bagi-bagi gaji sendiri yang jadi pegawai ponakannya sama anaknya akhirnya gajinya pun ditinggikan wah ini setan masuk masjid tidak ada, jadi direktur masjidnya dia makanya apa manajernya, ponakannya, sekretarisnya, anaknya kemudian bagian tukangnya pun oh biasanya tukang sabun di luar 500 ribu karena di masjid ini menjadi 1.500.000 nah ini ini khianat tidak boleh semacam itu jadi ujrul tul harus wajar di saat kita harus mengeluarkannya Termasuk di antaranya adalah kegiatan-kegiatan untuk meramaikan masjid agar orang hidup mengadakan majlis taklim. Apakah majlis taklim itu namanya majlis esrok me'rot atau majlis maulid nabi? Tak penting. Yang penting adanya kegiatan di dalam masjid akan ada syiar. Orang pada datang ke masjid maka boleh diambil dari duit yang bukan untuk wakaf masjid, tapi untuk kepentingan masjid tadi. jadi keropak masjid boleh di, diambilkan untuk itu. Diambil untuk kepentingan. Misalnya Ustad yang mengajar pun misalnya transportasi Ustadznya harus dikasih transportasi yang wajar ya wajar saja dan perlu kita ini untuk untuk karena mungkin dia dengan di dalam perjalannya butuh karena mungkin di rumahnya juga tidak apa-apa sebab banyak Ustadz yang ikhlas tulus untuk makan saja kurang sementara dia juga ingin menghadiri pengajian tak tahunya apa, gak ada yang jemput dikasih uang ganti, gak ada masalah jadi uang untuk Ustadznya diambilkan dari uang kepentingan masjid tadi, bukan uang yang dihibahkan atau diwakafkan untuk pembangunan masjid beda, uang khusus pembangunan masjid dengan uang sifatnya mutlak, jadi bisa digunakan untuk apa saja tolong ini dibedakan, ini adalah sering orang tidak membedakan yang demikian itu jadi kalau ada orang yang menyaksikan nyumbang untuk masjid berapa? 100 juta wah ini kalau untuk masjid sifatnya umum tapi kalau sudah diikrarkan untuk pembangunan masjid harus disesuaikan dengan pembangunan pembangunan masjid. Kalau untuk masjid, lah masjid itu kepentingannya macam-macam. Yang membersihkan marbotnya, yang membersihkan masjid, yang jaga masjid, ini perlu semuanya. Tukangnya, apapun, ini perlu. Maka bisa diambilkan dari duit untuk kepentingan masjid tersebut. Kemudian, jika ada dua masjid atau mushollah dengan masjid, kalau dikatakan yang lebih banyak jamaahnya itu lebih bagus, tapi yang jelas jamaah akan didapat biarpun di manapun kita berada. Jika ada orang, berada di antara musyola dengan masjid antara masjid dengan masjid maka mana yang lebih bagus bagi saya apakah saya sholat di musyola terdekat di rumah saya atau saya harus pergi ke masjid untuk mendapatkan keutamaan masjid dilihat siapa kamu siapa anda jika anda termasuk orang yang jika anda meninggalkan musyola lalu jamaah bubar gara-gara anda pergi ke masjid maka anda tidak usah ke masjid hidupkan musyola tersebut ini dikatakan para ulama jadi anda siapa? kalau anda tergolong orang yang ya ada dan tidak adanya anda tidak mempengaruhi masjid lah. anda pilih yang banyak jamaahnya tadi tapi kalau anda punya fungsi jika anda meninggalkan masjid tersebut atau mushollah tersebut lalu pergi ke masjid lalu menjadi mushollah tersebut mati mungkin anda imamnya yang paling semangat menghidupkan maka pahala anda lebih bagus di tempat tersebut itu saja tinggal siapa anda? Tapi kalau orang wajar, orang awam, orang biasa, ya pergi ke mana, tidak ada berubah. Nah ini maka ambil yang paling bagus. Jika anda orang awam yang tidak akan merubah keadaan masjid, maka anda tidaknya mengambil tempat yang masjid dan lebih banyak jamaahnya. Itu adalah untuk mendapatkan keutamaan yang lebih. Tapi jika anda termasuk orang yang jika meninggalkan mushalah tersebut, menjadi bubar tidak ada jamaah, maka anda sholat di mushalah adalah lebih bagus untuk menghidupkan jamaah orang yang ada di kiri kanan mushalah tersebut. Allahuakbar.